Mitra Bisnis, Rabu lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memfonis Presiden SBY dan Wapres Budiono bersalah dengan tidak membuat Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Hal itu dinilai melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pengadilan juga memfonis bersalah Menko Kesra, Menko Perekonomian, m e n k o Menkumham, Menkes, Mensos, Menakertrans, dan Menhan. Anggota Komisi i 3 DPR, Eva Kusuma Sundari, mengapresiasi putusan Pegadilan n Negeri Jakarta Pusat itu lantaran sebelumnya pemerintah dinilai bersikap resisten terhadap undang-undang tersebut. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan s o f i a n Wanandi. Pak s o f i a n apakah undang-undang itu penting? Tentu saja ya, pemerintah sekarang ini sedang mengatur bagaimana JSN, ya, Social Security itu ada. もし、私たちのセクトは、私たちのセ a トは、私たちのセクトは、私たちのセクトは、私た t のセクトは、私たちのセクトは、私たちのセクトは、私た u のセクトは、私たちのセクトは、私たちのセクトは、私たちのセク a は、私たちのセクトは、私たちのセクト l 私たち u セクトは、私た u のセクトは、私たちのセクトは、私たちのセクトは、私たちのセクトは、私たちのセク r は、私たちのセクトは、私たちのセクトは、私っちのセクトは、私たちのセクトは、私たちのセクトは、私たちのセクト d 私たちのセクトは、私たちのセクトは、 サブアマリカ n は、マナパ g a ン、ソーシャルセクエリティ、カルンダーボケディア、a ントペシャータン、ダ a ダン、e ン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、t ン、a n ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダ i a ン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、a ン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、a ン、ダン、ダン、ダン、g ン、ダン、ダン、ダン、u ン、a n aja bagaimana b a y a ダ、you? Ada 私はそれを使うことができます。私はそれを使うことができます。それを使うことができます。 Tapi kan mereka itu sudah mendapat bantuan misalnya sekolahnya gratis, kesehatan gratis kalau yang miskin-miskin itu.、Toh. Nah, jika tidak ada yuran, dari mana dana jaminan sosial itu didapatkan Pak? Nah, ini bagaimana membagi secara、uh, fair daripada nanti、uh, apa namanya daripada pajaknya dari apa-apa yang penerimaan-penerimaan itu -penerimaan, ada sebagian dibagi juga lah untuk orang miskin dan orang yang menganggur ini. Demikian Sofian Wanandi, saya Giri Sadewa.